Terima kasih, terima kasih. Biasa, asal ada pertama juga, diterbangin kayak burung dara. Enak bener kalau ada hiburan mah. Jadi kita al mengantuk jauh. Coba kalau kalau kita hiburan ada ma ongko awet muda, ongko. Coba tanpa hiburan lamun yang lamun longoh-longoh sakit gila dah. Tapi kalau kita ada kaset masih sedikit-sedikitnya, pikiran yang lagi bingung, hilang, pikiran lamun habis, biarpun enggak punya beras juga tetap aja kita kelataran. Ya tapi ya, pokoknya orang mahasil rajin usaha, rajin istihar juga enggak bakal lah. Jauh kelaparan dah. Ya <gih> lagi saya habis nerima duit, berapa ratus. <gih> anak saya mana habis dibawain duit, kabur lagi nih. <gih> Enak banget dah. Saya <gih> ingat-ingat. Jadi sama juga dikata nipu, ya bukannya nipu, ini bocahnya nih. Ya syukur si anak saya laku lagi. Di sana ada yang mau. <gih> jadi doba dapat duit lagi. <gih> Woi, lagi lagirang banget ya Iya, lagirang apa katanya? Ini abang rumahnya tenang amut ini Tenang apa? Tenang apa? Kan anak kita udah bawain duit Nah iya Abang udah terima duitnya Nah iya kapan lu juga udah ngikut makan Tetapi ini anak kita kemana? Kagak ada di rumah Eh, soalnya cuma lu jangan pakai bingung-bingungnya mau bingung juga Nanti orang desa, nanti perubahannya kaga Lih, bang, saya mau bukannya mau Nih lah lo kan bisa tidur bang semalam malaman. Lo pekerjaan teradahan, tentang soal begitu nggak bisa tidur. Nggak boleh jadi nanti kalau bakal mantu datang kemari, man, bakal nganternya, bakal bininya kagak ada. Apa kita muka atas coba? Ya, Oke, okay. ini bakal anak kita dapat lagi laki-laki. Ya. Atau <laughs> insinyur atau produser. <laughs> jadi dari dia tadi kita dapat uang. Nanti dia dapat lagi duit sama laki yang baru. Lah, <ganti kesana> ciko blog lu? Lah, abang mah jadi ya kagak pikirin itu duit orang ya, Bang. gua gila mikirin duit. <malling> lah, kawan itu duit udah dibawain Bang masa anak kita disuruh kawin lagi sama orang itu duitnya itu dikemanain? Emang kita minta itu duit, kapan dia yang bawain? Dia senang sama anak kita. Lah, ya tapi anak kita nya? Lah, yang apa Anak kita kagak ada. Kita ya, mah nya kagak, emang yang ngabel lah, duit. Udah habis di cuman, gak ya, kan rumah kita Nanti umpamanya dia kemari datang Anak kita kagak abang bisa jawab bagaimana coba Pokoknya begini, Rie. lu jadi orang terhubungan Kenapa? Tenang, tenang aja ha, ri Tenang bagaimana kalau abang susah apa? Iloan sekali buik... gak ikut susah Tau <laughs> nah, Lu susah sama saya, susah juga Lah ini pokoknya begini, semala ini duit yang ada gua mau beliin perabotan, Ri. Perabotan? Lah iya. Perabotan apa, Bang? Ini kan kesenian lagi ada kemajuan. Kesenian? Iya. Terus lo gua mau beliin perabotan. Perabotan topeng atau perabotan orkes? Enggak, ini yang dimaksud ini dangdut, Ri. Oh, dangdut. lo bisa nyanyi dangdut enggak kalau kira-kira bisa nanti lo gua rekam. Diterkam di... Diterkam bagaimana bang? Ini diambil suara lo, re, diambil suara lo, nafas lo, ambekan lo, diambil. Ah, Diterkam ini di, diambil ambekan? Lah iya, suaranya dimasukin lo. Itu bukan di terkam, bang, namanya. Direkam. Iya, yang di stadio. Dia sedikit. Agak gini, no. Ayah, no. Di bukan di stadio bang. Ada apa namanya? Ada juga yang saya tahu, mah, di studio Saya tahu, mah Studio, studio Semua kan nggak tahu kan tempat rekaman banyak sekarang, Ma. di kota Kali aja kita dapat rekaman, Ri Re. Kira-kira di mana-mana Tanya abang tahu tempat rekaman Rekaman di situ juga ada, kapan? Di Pliwood <tid> Eh, apa namanya? Pliwood? Iya, sana yang dekat, alelangan ikan Oh, yang anu Jakarta. Iya. Pluit, ah, pluit. Pluit. Pluit. Iya, pluit. Ada emang di situ di jembatan uh, jembatan bengu ya ada kalau gitu. Jembatan mengun yang di mana, Bang? Oh, di kota. Ya, itu bukan jembatan bengu. Apaan? Jembatan busuk. Eh, bisa. Uh, kalau busuk emang kagak bengu. Gila lu. Bersama. Eh, jari. Oh, yang jalan sana, yang jalan jembatan hijau. Eh, boleh. So jembatan hijau. Oh, nah, no, yang sana yang jalan anca. Jembatan merah kunyuk. Sihat sihatnya hijau. Lihat cat hijau ke merah juga. Kau kau. Kau kau. Kau kau. Kau kau. Kau kau. Kau kau. Kau kau. Kau kau. Kau kau. Kau Jakarta melar ya, Kenapa yang dekat Monas? Bisa Jakarta Per Jakarta apa? Jakarta Per Emang kalau Per tarik kagam melar? Mulur <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ya nanti kan kalau bisa kita terus langsung naik kereta di, di kentut kendor Awang-awang bedo kali ya bang? Apa? Masa ada kereta kentut kendor? Lalu di kota naik dari sana Oh, itu yang dipanggil epos Iya kalau pos, saya kan itu kentut kentut. <laughs> <tuk> Allah Allah masih galak kentut kentut. Gue mah kapok naik kereta di itu, kapok apa gimana bang? Buseh, keretanya rupanya ambekannya payah banget sih. Ternyata <lukan lukan> ada ambekannya. Ya gua baru mau ke Bogor, emang eh, ke Manggarai dari situ. Ha. Nek nah, kereta dia itu kereta apa? Jump nyampe di Manggarai rupanya orang muatannya berat ambokannya apa? <sumasa> hahaha hahaha <sumasa> aja pecah kali Lu baru dengerin kereta ambekannya Itu apa? Hahaha ya? hahaha <sumasa> mesinnya itu mesin. Iya eh bininya orang propaganda apa? <sumasa> bininya <hih> <sumasa> yang kondinya banyak yang di atas kondisi odah apa namanya tuh? Anak cepat ba, nah. ada kereta ada bininya? Ini kan kondeng yang di atas, itu bukannya konde Bang. Lah, anu itu gluweng-gluangan atas itu apa namanya ngeluarin asap. Iya. Oh, untuk buru depan aja bini nyautin memang memang memang memang memang memang memang-memang-memang <tisa> Ayo. <aja. tisa> <tisa> <tisa> <tisa> <tisa> <tisa> Abang sih bukan-bukan aja. Ngapa? Kala kereta kata memang-memang itu mesinnya, bang. Mesin. Iya. Eh. Masa kalau lagi nyautin di sama lakinya. Bukan itu mesinnya, masa kereta ada lakinya begininya. Baca lagi nyender, raya buset kencing kereta. Kencingnya malah banyak. Kereta kencing. Abang mukanya kencing itu, bang. Apa nama? Semalam ngeluarin air. Iya kencing ama are. Buang air bareng eh, ke kotoran dibuang. Lu kalau kencing buang gatau lah. air namanya nyicurik. Bodoh <tuh> amat dah. Ya. Baru dengerin cerita ngencing. <tuh> gua enggak nanggah lagi-lagi dah. Apa? Iya namanya naik dia. Ya. Gua bol-bolnya Anu jadari Manggarai eh ah. Udah mampir aja di rumahnya Berhenti lagi aja Di pasar minggu Gimana ada rumah kereta sih bang? <tuh> lah itu Yang banyak orang suka beli karcis Itu bukannya rumah kereta lah Namanya stasiun Iya rumah kereta ya ceri pos stasiun se Nah dia kalau bukan rumahnya kan gak berhenti <tuh> <tuh> Gak banget <berdua amat>, dah Gak <tuh> banyak Banyak rumah banyak banget juga dia gak berhenti Kalau bukan rumahnya mah <tuh> Kita namanya pos dia Iya mau kereta nang rumah lu apa? Mau gitu lapak lagi. Jadi arah rumah kereta. Ya. Halfway, tapi gua kata sekarang mah gua enggak enggak tapi mau naik gitu kan. Enggak mau naik kereta. Ya enakan naik ini sih. Naik apa? Naik anu apa namanya? Toyota? Toyota. Wis sih, Toyota. Oi... Itu, itu nyong... oh, oyota. yang oh Toyota. Yang kayak jangnya, yang Itu bukan Toyota, Bang. Lah namanya TOYOTA dia <tuh> <tuh> <tuh> ya, tahu dari mana sih, dia ya? ya, denger-denger anak-anak aja ngomong duit kan, yang duitnya muda kan gue belanjain we. maksud gue gue juga separo lagi itu duit hmm. aku persiapan buat anak Ya. yang namanya separo lagi gue nyatain gue gak gue nyeri janda, maksud gue gue apa? hah eh musyit kuat banget lu deh lagi, lagi, okay, lagi. lagi, lagi. Okay. Okay. Hailah, Hailah, bang, mikir, ngapakir. Nggak! Ayo! Bukan mikir, kiri! Ini lewat. Kembal itu. Ngapak? Mikir-kir, bagaimana? Nggak <tik> iya, bang, mikir, kir? Pikir dulu, pikirin dulu. Sebab gue begini, sama lu rumahnya, lu rumahnya kurang perek, sih. <tik> kurang apa? Kurang perek, gue mau nyari perempuan yang perek-perek, gitu, nih. <tik> Abang tahu perempuan perek bagaimana namanya? Lah, ah, orangnya bukan yang dilemengan geling aja. <laughs> perempuan perek, Bang, Abang mah enggak tahu timun bisa nyebut perek. Eh, ngomong anak anak kita satu-satunya bisa begitu ya tega sama orang tua ya, Ri? Makanya, Bang, sama biar ngomong kemana juga rasa mikirin Nanya si Karlin di mana adanya anak kita, mana Abang udah nerima duit tuh. Emang sebetulnya si Karlin bukan anak sah sama gua itu. Apaan, <laughs> <laughs> Bang? bukan anak sah. Lah Bukan anak lah. sama. Ya nah, kapan lagi jadi rumah gue lo baru nikah. Nah, sebulan sembilan lo pun tidak tujuh bulan kawan. <tis> nah, <ii>. Lalu <tis> la, la, bang kalau ngomong bisa aja ya. Lah ingat lah. Ya la. <tis>. la, saya ingat bang. La, iya lah terus sudah tujuh bulan aja sih tak habis nikah. Eh boleh jadi datang datang tujuh bulan. Orang abang belum nikah udah tidur dulu sama saya Kapan di rumah. Ayo. Eh ngaku gue malu lo. Lah, ya, Abang, mulai-mulain. Ya gua tidur malam aja juga mulanya orang elu, deket-deketin gua mulu. Ya Abang masuk ke kamar saya. Iya <tuk> Melancong <tuk> lain tuh minta bukain pintu Mas, masuk ke kamar saya. Banget <tuk> ya gua. Lah gua kesasar diri. Kenapa? <tuk> Masa kesasar apa beberapa bulan? Gua maksudnya bukan janda yang elu, kan itu bukan gua. Lah, yang sebelah lagi gua salah rumah, betulan nyari. Tuh, Abang mah ala-ala bangkit-bangkit sih begitu. Lu katanya, tadinya mainnya metubang kacang katanya lu. Ini mah haki-haki nih ya, emangnya pengen ribut kali mah kagak. Iya bukan pengen ribut. Yang bener lah bang, kalau ngomong udah tua kita, eh, udah punya anak. Musya <laughs> pacar nantes aja sih, kalian melawan aja gua orang Supanya dia juga tahu supanya gua menerusin. menerusin <laughs> apa bang? Lah, ya, ngacok banget. Tapi juga sebenarnya bang, Rasanya kagak ini sama abang, ng ngapa tahu Gue ditangkap kawin, gak tau lu kunyuk <tuh> Boleh jadi ditangkap kawin? ah orang abang masuk ke rumah jeblus Boleh jadi? Terumalu rombeng kayak gitu, rupanya jenjeblus <tuh> Ya romeng juga, namanya rumah mertua <tuh> Olahan lu mana kaget serjeb, ri <tuh> <tuh> Gapak kata baru sekarang abang kata olahan-olahan olahan sedep? Ya nyanyi masak asem, segala nginjuk, bangle <tuh> Mulawak Bang ini lagi diken orang aja ya. Pasir. Iya, enggak tahu segala pasir. Oh? <tik> Aduh, ampun gua bisa gini lu ngagetin dah. Ujringnya selalakah. Ya, saya juga ngajak Bang nyanyi eh? <tik> <tik> <tik> <tik> oh, oh, lagi Abang. kalau bisa lu lamarin gua hari, cubet aja hari. Berani lu? Lamarin? Iya. Oh, Mau main nikahin lagi. Iya, Rek. Apa rawan mana Bang? Jana mana? Makanya kalau bisa lu istiar gitu. Oh, boleh saya mau aja, Bang. Kalau abang mau mah namanya kawinnya orang mana? Ngambul loh namanya, ngambul! Mereka kawan, apa menjanda? Eh. Tuh boleh! Ngambul itu! Berapa duit abang membuahin duit orang? Abang mau suruh ngelamar saya? Ya. Duitnya dari mana? Ya, Ayo! Hari <laughs> apa mau abang begini? Udah oh, lari agak maluk <laughs> Jawa kau yang udah tua-tua dipikirin lagi Kita malu. kau udah tua ribut aja rumah tangga Nanti apa katanya tetangga? Lari. Apa yang memulai-mulaiin saja? Kita harus benar-benar belajar beriman, Rik. Memang kenapa kita punya iman? <gat> ya, namanya kita berdoa, muji gitu siang malam. Tidaknya bang, apakah kita johor, waktu johor kita johor, waktu asar kita asar. Kan kita berdoa. Katanya, um, kemarin lu ke pasar katanya nyopet kain. Ya Allah, Allah, Allah, Allah, bang. Kalau ngomong. Ya kadang ngomong kata aneh, ngomong kata sih Gua tak kata yang lo ditanggung, gua, gua surak apai habis-habisan <laughs> Orang-orang menolongin, lagi digubungin orang Macis <laughs> Bini siapa, aneh nyolong air, bini sebokir si Memakar kali <laughs> Uruk bokir agak bisa meliin, bini nyolong Ya bini ayah maturkan maling <laughs> Ila lo bang, semaranya mepet banget kawin sama abang Sebenarnya kalau dibangit-bangit dulu mah Gua tak kalian gua bawa uang sembilan ribu terima Enrika. Jadi kita amat bang perawan saya murah amat. Ya gua ya perawan udah ngabisin. Perawan ngabisin. Udah kalian dengar bang itu masa perawan ngabisin. Ah baru nemuin perawan ngabisin. Akhirnya kalau gitu lah kalau Andi kata. Ah, ini teman rumahnya tak? Iya, akan kita nikahnya beraniak. Saya akan kanyainin juga. Kamu lu sudah lulus tahu. Bapak emak um, akan berlulus. Kalau tidak ditikain jaring, saya akan menyemprung. Ya, saya <laughs> <laughs> akan <guluh> menyemprung. Hah? Adat pejami-kejain kan ini pencarian lo. Boleh lo nilai? Bukan apa-apa. Lo juga. Abisin bawain duit, tidak datang-datang. Ah kenapa jadi begitu kamu sebelumnya bapak pergi lu, sudah pergi sering datang lancong sering datang juga orang ada bapaknya ada emaknya bapaknya kan ada serbaguna ba. itu serbaguna bagaimana? Udah bukan apa-apa bapaknya giginya panjang dah bapak kalau lihat dah lah gua takut dong bukannya takut aneh dia mah aneh? iya anehnya? ya kan begitu jadi enggak sama orang-orang gitu? iya ya itunya dipanggil gigi gondrong kali <tuk> Gigi gondrong, gigi betato, kenal lo. Oh, beset betato. Nah, apa namanya? Ini, Pak, kalau enggak tidak dikawin dengan dia buru-buru, katanya Bapak katanya nikahnya sekarang. Makanya ya, ini, kan, mau sudah lama. Ya. Jadi, Bapak juga kan penasaran kenapa ini belum juga ada berita dari dia. Kapan kita mesti nikah? Ya. Kan begitu? Ya, ini baju saya, Pak. Ba. Ini bagaimana, Pak? Ba? Ini, Pak. Nah, ini ternyata, ini dasinya begini, Pak-Bak, Pak. Ma. Ini, mau sudah benar. Ini, Pak Dasi, sudah cakep namanya ini bukan yang dipanggil kupu-kupu iya ini kupu-kupu ini, ini ini di depan kupu-kupu ini di belakang balang <tusuk> balang Dasinya, Ba. Dasi kupu-kupu. Emang eh, si kupu-kupu hiber apa? Ini Bapak -ba, ini bikin telana ini. Slitting saya mana ini slittingnya ini? Kalau nanya nama Bapak, ya Bapak -ba, ba, tukang jahitnya bukan dicari yang benar. Itu juga kan anu dia namanya Tyler. Tyler. <risas> <Taylor. laughs> <bedaan> Orang Tyler. Orang tailor, tailor Bapak -ba, mah paling mahal di situ motong jahitannya paling top. Buat si Karlin Bapak orangnya ba, buat ulah Bapak hebat banget Bapak Ya kapan lu dah ujukin fotonya Mukanya Bapak niris daun siri Bapak Dia si Karlin ya Gak Sama juga muka Bapak dong Bapak ba, malam namanya mukanya niris daun benda romanya <guluh> <guluh> Eh buset lah orang tua dihina ya Bukannya dihina Masa si Karlin sama muka Bapak saya kaget demen Cakep orangnya ya Cakep banget Bapak Memang kalau Bapak lihat potretnya itu cakep memang Sama juga malu Siapa? Dia itu Karlin Ma Iya Ma Maka, Ma Ya, Makeman, iya. Makeman yang udah kayak kunyuk pantes kapalan. lu bisa yang nginah lo dodorkal, bukan? Bukan dodorkal, kan dia mah semuanya itu galak kaki, galak mulut tuh udah pada belang, mbak. Udah tua, toh. Iya makanya ngupasin. Iya, lu juga nanti siapa tahu begitu juga. Wah si Kalin mbak kemarin saya dateng mbak, saya disediain makanan mbak. Waduh, dihormat, dihormatin, di, digorengin beton. Eh, bisa. Ya. Ya, Betul, oh dikasih makan lalapnya kacang sambalnya jangkrik wah <tuk> itu kemana runtunannya sih enak banget mbak asal ditutup kagak tahu nempel nyingkir terus dia Yurup, licin mbak ada juga penghormatan bakal laki masa enggak-enggaknya tapi yang mau li tapi mau li tuh oh, atau apa pelas sama pecah kan begitu dianggaknya mbak mbak kasih tahu dong mbak oh ini mau begini aja. Kalau memangnya masalah ini belum juga ada berita dari dia. Hah? Mendingan kita yang menuntut, kita yang mau usul. Iya, Pak. Buru-buru, Pak. Memang perkahwinan sebetulnya nikah itu dari lelaki. Iya, dari kita ya, Pak. Ya? Dari kita. Oh, dia kagak mau nikahin, pak. kita gerbeg aja, buru-buru, Pak. -buru, eh, bukan begitu. Kan orang sekarang nikah supaya panjang jodoh. Iya, orang rejeki kan dihitung-hitungin dulu. Emang gagal, Pak. Kebangatan repot, Pak, nikah pakai ngitung-ngitung. Iya. -ngitung kapan sekarang kan larangan bulan robo kemis. Irung enggak boleh tuh. Dirbo kemis, robo boleh. Emang ada hari apa itu? Jatuh di ticker kuning. Tuh, di oh. kuning kali motong Anda musim panas kali, Bapak. <tik> <tik> <tik> Kalau namanya ticker kuning yang karang nika besok suka sakit-sakitan mulu sakit-sakitan ha. itu gak boleh rebuk kemis larangan nanti setukar, ba. saya tukar kalau saya habis nikah ngomongnya besok sakit-sakitan jangan saya ini sakit habis nikah babak ini sakit gitu oh nalangin <tuk> gue iya gak apa-apa namanya ama anak bela ya dia bijaksana ba. iya sampai segala sakit gue talangin juga <tuk> <tuk> <tuk> eh, bisa kayak yang beliin beras bini lo gak nah, kalau babak gak mau nalain kalau aneh saya dibikin nah lo begini aja kalau memangnya lu sakit nah <tuk> gue yang nemenin bini lo oh gak gue gak gak sama kalau udah kawin gua mah bini gua gua sengkelang-sengkelang aja gua mah uh, enggak lu bawa terus lah iya orang bapaknya cerewet <Gelaruh> anak toh, orang gila emang bapak sama mantu pakai kudu gelak enggak bapak emang saya tahu romanya matanya mau bocah, gua demen bapa mah dulu sekarang sekarang mah suka kanget emang <Gelaruh> angan do <Toh>, orang kayaknya <Gelaruh> <nyatet>, dia ada <perjada>. enggak <Gelaruh> gue memang kalau lihat orang-orang yang pada bini nya dua bini tiga gitu ya gue suka tegah tegah teg jangan <laughs> tapi kalau gue ukur sama pencarian dan ekonomi gue ngeri. Karena ya, memang ya, punya bini dua tiga memang dimpanin mulu aku baeh daripada kita diomelin bini mendingan bini aku cukup. cukup. Enakan diomelin baeh jadi kuping pada tebal tu. Otak terbuka nah, ya. iya. Kalau nggak penjurid, gue cari kemana ini cara jadi rajin jalan. Hmm, begitu. Nah, iya. Terus lo ancol, ngancol, ngajak. Hah? <Gdurai> Tuh, bapak mau pergi. <Gdurai> nah, ini bagaimana? Lus tuju. Kalau kita pergi ke sana aja. Nah, ini, mbak. bilangin aja, mbak. Bilangin, mbak. Hah? Bilangin aja. Jadi lu nggak mau ikut? ngikut, nama ganya, ini bilangin aja di sini kasih tahu nih, iya, kan kalau kita udah ada di sini menami udah gampang, iya, jadi dia ada sama kita kesanggupan gak dari kita dong, iya, kita nikah kalau peka segala banyak dari kita, mencanji ini bahasa sehabis nikah bapak pulang nih. Loh? Ya sama mah di situ, diam diem Ah lah, gua pengen melihat tenaganya anak lah. Hahaha. <laughs> ya Tenaganya anak yang mesti membuat rumah. Siapa tahu nanti lu belum ada pengalaman di bidang itu. Kan gua bisa membantu. Nggak, ampun, nggak, ampun. Hah? <laughs> Kena enggak? Enggak agak-agak agak tak cocoklah. Kalau ah, memang suka pakai itu sih. Abang ah. eh, Romanya mau engko ama anak pakai mau dibantuin. <tuk> emang makan cucur bukan soalnya dari gugur ngapang tu berhitung dah berhitung dah. <tuk> Assalamualaikum. Santang simbing. Nah, gua mau dalam selampe. Siapa itu di samping? Tak mau baru menyampe. Aneh agak batu. <Sikistik> pakai sambal simping dia mah kayaknya gua udah pernah ketemu Pak Reban <Sikistik> tamu bali sampai tak ambil jug dong dibuat pale kok ambil jug dibuat pale segala kata tamu bali sampai betul jujur dong dibalik iya iya Awek raker, Ambil duduk dibuat bale ada timbalannya, Saudara. Apalagi burung puter tulung guarin. Kok pake di luar, guarin. Bu Saudara bilang duduk di bale? Iya. Tikernya dong keluarin. Lawan enggak, lawan. Bokir kalah bokir. Lawan. eh <tuk tuk> Kalau burung puter diguarin, ada timbalannya, Bung. Apa, Saudara? Udah ngagur ke sempora? Kok mau berkesempora? Saudara kata tikernya keluarin. Iya. Tikernya orang. <SILENCIO> oh, <SILENCIO> saya kagak, abang kagak punya tiker tiker acan. Ini namanya orangnya Anu. Ada timpalannya, saudara. Apalagi ikan belanak mati direndam. Wang kawan. Ko direndam, saudara biang tikernya orang. Iya. Anaknya dong suruh minjam. Kasih. Kasih. Kalau ikan belanak mati direndam ada timpalannya, oi. Apa kawan? Ambil. Gue ini di nyangguti Buun Kundur. <tis> Kok Bu ini nyangguti Kundur? Tinggalan ada tiknya ah, minjam. Iya. <tis> Bini gua juga lagi enggak ada tidur. <tis> <tis> <-kuk> tidur <tis> <cip -tis> Ngomongnya susah banget orang, Pak. Ba. Iya bener, orang giginya rungsep. Ada timpalannya siapa? Apaan? Angge kelapa di ranangan. Ko angge kelapa di ranangan. Bininya tidur? Iya. <tis> Berapanya dong bangun. Amin. <tis> Dia, dia, dia, dia. lu jangan khawatir, gua masih dua buntelang tak akan ngelawan ya rin gua lawan terus, ambil kelapa dari lawan bangun mah sono aja kecilandak lah kecilandak? lu katanya bapaknya bangun? iya gua jadi budak <trono> wah ini orang males ini mah kenapa Bobanjer gak jadi nikah saya nih? <trono> lah mendingan juga ambil pelapon buat gedeg kok dia ambil gedeg? kok jadi budak? lah yang mendingan disambil gledeg oh <trono> <trono> Kalau meneh-meneh mah aja saja ke Bambu Abus. Kenapa Bambu Abus? Kesana ke dirimah gua. Lu aja yang mampus. Tom, ini orang kalau menurut ini jadi ribut. Jadi nyo. ribut, mbak. Nih kan bakal besan, baba. mbak Ya, makanya. nih. saya, nih. Oh. Oh. Eh, saudara. Nih, Mami. Ya, mami, mami. mami. <tuh. <tuh. Tuh, saya kantor. Ada HP, <tuh>. Lihat di depan katanya ada ketamu Ada ketamu Iya. gimana coba lihat. Siapa? Saya nyek. Orang emantu di alik Jakarta, di alik Jakarta loh itu alik Jakarta apa? Nyek, bak lu jauh gue mau bisa nimpalin lah nyek. Oh, saya ti. Ama siapa? Abu Baba Abu Baba, Sama Baba. Ya, si Karin ah. mana si Karin? Karin. Ah, ah. Ada. Ini bakal lakinya Karin saya ingin ditempuri Baba saya bawain duit. Oh, yang kata tempuri? Ah, ah. ah. Oh, tunggu dulu ya. Ah. Bang, bang, ah. ada bakal mantu tu. Ah. Syukur dah kalau kemarin mah jadi tahu dah. Iya bang. Oh, besan. <tuk> <tuk> ya, bagaimana ya? Iya, kita ngarap-ngarap. Kenapa ngarap-ngarap ini bocah. Ah, syukur dah kalau memang diharap-ngarap ini secara kebenaran. Bikailah, saya juga kan? maksudnya itu mau nentuin pertikaian anak kita. Alhamdulillah. Nah, saya kira di sini sudah siap. Hari-hari apa? Ini sudah bersedia si Mantu. Hmm, -mm. Udah berani, ini saya dia ya, Udah. Udah ada mempunyakan keberanian sebabnya. lah. Oh, Mika berani memang tak Keberanian soal apa? seapa? dininya. Oh, oh, oh, ya tentu kan dia lelaki. Sebelumnya dia berbuat, dia <tuk> ngeliat orang kan? Bagus dah. Ya. <tuk> Jadi, atas kedatangan saudara saudara mantu sekalian saya mengucapkan A -a -a -a. <tuk> Alhamdulillah. Hmm. Eh, saya kira Nirin lagi ngomong. Lantas-lantas bagaimana? Jadi begini. Hmm. Di pernikahan emang itu tanggungan saya urusan saya iya yeah, iya yeah, iya yeah. mah tahunya tenang tenang aja ah oh, biaya saya siap siap apalagi kalau ada duit dia <laughs> ya mari bantu-bantu saya buat hajatan oh jangan takut kalau memang sidara enggak punya malu saya yang biayai sebab ini anak saya yang namanya si Karin udah 2 bulan enggak ada di rumah di oh. enggak ada di rumah katanya ngikutin pacarnya katanya itu bocah Eh, bus. Nah, nah, nah. nah. Bagaimana? Bukan saya, Pak, pacarnya, Pak. Ini anak kita, pacarnya. Bacaranya. Ini, Pak, lakinya. Lah, ini? Makanya sudah, Pak, ah, mantu mau tenang-tenang aja. Iya, Pak. Lah, bagaimana tenang kalau dia ngikutin pacarnya? Apa yang saya katanya, Pak, lakinya? Ini yang diikutin bakal lakinya kan ini nasir. Ini mah pacarnya. Tuh, Tung, apa gimana sih? Anaknya anak Pak Bodong, saya udah keserepan. Anaknya Bodong? Iya. sekali ngikutin anak Pak Bodong. Iya. Dan nah, ini saya ini udah bawa duit. Eh, lu tenang aja Mantuk. Lek Lekah mana tenangnya. <tuh. <tuh. Eh, <tuh. di sana siap-siap aja, Dah. Kalau enggak percaya boleh susul. Sana saya juga bersedia. Ya anak saya ke sana. kalau ya, begitu kita susul aja ramai-ramai. Ini agak ini bakal kagak tenang kalau sudah bawain duit anak bakal bini saya dibawa ke sana. Agi malu toh. Ya mau kagak mau nih. Nah. Gua harap lu tenang aja. Ayo pri, ikut juga berangkat. La ilaha illallah Muhammad rasulullah kalau kita ingat-ingat di rumah. Rumah jadi kayak rumah kosong. Ah, benar ya. Perempuan kagak ada pikiran, Cuman mulut aja kayak koplakan. Oh, <tik> ya, Kita kata apa-apa jengkel. Marahan dia. enggak nerima ama salah. Rasanya dia udah benar banget. Asal tidur udah mongkel aja kayak nomor tiga. <tik> Kita rojok-rojok. Bukan rambutan. Kita kilit. Bukan capi. Ayo. <tik> Aduh, aduh lu sih lucu, lucu <ke> apa? <_an> gue ketik pala lu. Iya, <_an> boleh ya. Tengkala, kadang-kadang pada bingung begini. Mana grimis-grimis begini. Kita mikirin beras bakal besok. Kagak punya. Aduh, aduh. Kan main tak kalau kita manusia. Anak ada. Mana <_an> itu si Karlin. Udah pulang ke rumah kita. Udah dua bulan lagi. Disuruh pulang, kagak mau. Betahan di sini. Apa manya kali? Jadi kata mertua, belum jadi mertua. <_an> Kalau udah menjadi mertua juga nikah, ini mah anak saya belum nikah. <laughs> Ayah dong. Uh, Duh, aduh-aduh udah udah mepet aja kita sama tetangga udah malu dibakal omongan orang. Dibakal dalil orang kita diceritain bukan wayang kulit. <laughs> kita kata begana begini, begana manis. <laughs> Tona? Tona? Sayang lu ngapain aja di dapur ngapain saya lagi dengerin abang ngomong dengerin ngomong emang gua radio hahaha <gock> <gock> eh pakai radio abang ngomong sendiri ngomongin apa sih Bang pakai ngomongin apaan kapan lu mah mulut tuh lemes nggak punya beras minta nggak punya duit nagih <gock> nah memang <gock> mustinya Bang kalau nggak punya beras kita minta sama laki biar dibelanjain. emang gue pegawai kantor. Ah, <tuk> lah bukan emang Lah kaman lu tahuin sendiri kerjaan gue. Kadang-kadang gue kampakin, kadang-kadang ada sepikul, gue bawa ke pasar, gue jual di pasar. Dapat dua pikul, gue bawa ke pasar, gue jual di pasar. Terdapat lagi sebelah lang, gue jual pasar. <tuk> Hahaha. Oh, <tuk> oh, kamu dibikin orang. Itu yang tempat banyak orang. Dijual di pasar, bukan dijual jual pasar, Bang. Jadi jual pasar ya. Nah, iya. Tuh nih gini hari mah gua kopiin tuh. Nih, pengen dikopiin? Lah, namanya laki lu. Nah, Bang, kalau pengen dikopiin, Bang, jangan tak kayak ribut-ribut. Lah, dulu kan habis sebentar saya aurin kopi. jadi <lian> di, di kopi, kopi tinggal uyup. Nih, saya aurin kopi. dia Biarin kopi. Iya, muka Abang. Wah, oh, emang sih ke kean urap. PEM seduh di gelas. Lah oh. kan kalau pagi-pagi ngopi, singkongnya singkong kukus, kopinya goyok aja serit. <tis> <Hey> Ganting <bang. tis> serit. Menyalin banget luar apaan itu, Bang? Sorot gedeng. Eh, Bang, kalau kita mau Bang, yang pakai pengen ngopi, air teh juga kita minum udah bagus banget, Bang. ART bagus, orang ART lu bedakin ya, ya <tuh> itu rasanya udah nikmat banget gitu wah diminumnya, mm. udah enak aja biar gak ada launya juga Iya. lu begini ton, kita udahnya susah uh -uh. kali itu ya, si Karin, kan udah 2 bulan pulang kemari suruh pulang apa ke rumah bapaknya abang lagi ngajarin yang agak-agak aja lah lapan si Karin itu lakinya si Mali lakinya si Mali lah iya hehehe <tuh> <tuh> <tuh> iya <tuh> Ya kan angin itu pulang-pulang. Lah Abang mah enggak usah pergi, Abang udah ngintilin aja. <gadu, bang. tik> eh mang gua ke kiri kah pengen ngintil ngintilin lu gua juga ton. Makanya jadi ama lu gua gua lu pelet. <tik> <tik> ayuh, ayuh, ayuh, najis Melet Abang. Berapa kali najis? Lah Ilah Bang, yang melet mah Bang yang bagaimana? Itu lagi gua masih bujangan, garam di latar gua penuh. <tik> garam. <tik> lah E, jatuhnya di latar abang. Iya. Lorong bungkusannya terbuka. Bukan lu melet gua. Terbuka. <laughs> gua enggak pernah melet gua. Makanya ini ngajak koin mah, Bang. Lah, kok pakai ngajak dapat anak? Ya banyak <laughs> kalau saya kawin orang-orang mah kali saya udah kaya kali, Bang. Kaya mah tuh enggak pakai diminta, kaya mah turunan. Kalau malu kaya bapak lu kaya nyengang di anak kan kaya. Dih, gak kaya pakai keturunan, Bang. Lu turunan empeng <laughs> <dan> ki <pengkirombeng. laughs> Kayak ngatain saya pengkir rombeng Abang bakul bejat hahaha ah tanah tanah bibirnya merah amat pakai apa ya. tanah. tanah bibirnya dandan dulu ya tanah bibir iya tapi abang agak lihat ya Bang itu nah ini kebeler ini bang <tuk> kebeler Lebih ke bibir berdarah katanya merah banget <tuk> gue kata kali lipen gue jadi ngenyot darah hahaha <tuk> sebal banget siapa ya, kaki-kaki pake kolokan ya sebel ya sebal saman malem lu dideketin deketin obang rasanya tidur iseng iseng? Mm -hmm. emang rumah kosong? ya kali kalau dideketin Abang mah ada hawanya ini sekarang begini nih uh. si Mali nih lu kudu nesehatin anak kita Mali? si Mali lah emang dia ngapa pake dinasehatin? ya kan kudu urusan bakal nikah menanti kudu istiar kemana kemana emang punya duit kayak orang-orang? gak ilah Pakai anak diajalin begitu. Lah. disuruh nasehatin ngomong begitu. Eh, biar punya pikiran lah bang, ngomong benda tua. Ya, kalau kalau nggak punya pikiran, lu kelaparan. Ya. Pakai anak disuruh nikah lah. Apa, lu kita lah. lah. Karena bang lupa ya. Kenapa? Memang kita udah ke rumah Amir. Ya? Nah. Jangan ya. <tuh> <tuh> <tuh> Ya, lu makan baru tujuh bulan. Makannya, aku nggak apa ini? Malu jogro begitu pun belum nikah kita juga. Itu kalau sekarang dia, maring nyuci aja dia. Beliatin, ya nyuci beras apa nyuci apa ya? Yang dipakai baku. Iya. Gadung. <tuk> gadung. Legadung disuruh kelenger gua makan gadung. Ya, ya, ya. Pengalik malas sih. Bang, Hah? Orang mimpang ya tuh kalau baru, Bang. Namanya laki pagi udah kayak dikanyain di Bang ya. Ah, ya namanya orang baru. Kita juga kali ya, lagi kemarin marin begitu kali, Bang. Lu kapan gua lepin? Mati, Bang, abang kalau ngomong nanyain siapa, Neng Karlin?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 Lah emang apa neng ngeluh nyari si Mali? Tadi kan pengen ngopi, Bang. Lalu? Udah di, ya, lupa kelas. Lah. <laughs> udah diutangin kopi ono, udah diseduhin kopinya. nah ya, itu kasih aja, Neng. Udah ngutang nih. Heeh, ya. emang kopi yang mana udah habis? Habis. Abal emang ngolok Lah kopi bukannya doy bu di, di sedi pakai air apa mau diuntut? Iya, <SILENCIO> <SILENCIO> bang kalau ngopi pakai nguntut, emang sih si gue lagi ngidam apa? Ya kalau nggak diuntut, coba masih ada itu, bang, bang. Saya bagaimana ini ya? Lah, lu mau lu bagaimana, no? Nie? Bukan gitu, bang. Saya udah 2 bulan rasanya ini. 2 bulan apanya? Perut. Tertinggal lima, bang. Jangan-jangan mendung kali, bang. Udah dua bulan neng. Iya bang rasanya sih Nggak apa-apa dua bulan malah Gua lagi yang tujuh Kok begitu sih bang? Yang disebut kacang kagak buang lanjaran mah ya bang ya? Ih lah kacang kagak buang lanjar Itu nurunin kita itu dia bang Ya usah nanti kagak pakai nurunin Kita kan udah tujuh bulan kita juga Itu kemauan masa Nah, Sampai kaya setrum, kaya ada masaknya lah kok disentak-entak bae? Abah sih romanya girang banget. Suwek lu, iki kok mung nduwe empang. Rain drume 200 alun gak burak. Udah 2 bulan iki nyenya, saya rasane nya malu dah. Ye jangan ya, makanya malu-malu Neng, emangnya lagi pengen, rasanya ngudang-ngudang cucu Neng tuh oh. emangnya pengen punya cucu? Nah, emang pengen banget punya cucu ya, jadi kalau begini sih Neng jelas jadi Neng, gue diberit-berit gue ya iya iya iya, kaki-akhir rumahnya demen banget, rumahnya mau mantu juga sama menggantik temen itu ngamak makan di depannya mantu, <tuk> pengen kacau reset itu gue masa mantu-masak gue nyambel hahaha apa? kalau mau dijel di mulutnya Neng <tuk> biar kemangok aja kayak gue <tuk> si Mali mana si Mali? lah Bang, eme ah. mari oh. bawa panon wah ini nih asik nih makan nah. besar nih lo belanja makan bang. besar nih anakku nih Alen? ya loh kamu kemana aja sih? kenapa wajahmu mau bermuram durga? dia hmm? dia. <tuk> <tuk> dia dia dia <tuk> kenapa kau sayang? hmm? enggak apa, -apa. rupa-rupanya kau masa tersakit iya Sakit banget coba lah kau jawab aku kan baru saja tiba hah? Hei, tadi nungguin Abang. Abang pergi enggak bilang-bilang. Papa kemana sama Mama? Mama mana? Mama Ijo. Ya, orang Belanda karatan ya. Bagu lagi. Ya, kita tuh. Abang enggak dengar itu omongan Mali, Bang? Oh, ngapa nih kata? Takeng ngomong Melayu puncer. Buset, Melayu tinggi. Tinggi yang baru sedikit namanya puncer, udah ke atas. Kalau puncer emang di mana sih di jukung kapok ya? Sama Mali. Iya, Ba. Lu cari mana? Allah biasa, ini kan urusan kecil bah. Bergundem sih yo. <laluan> dah Anda lagu juga kagak tahu. Lagu sih yo. Makagaketahu artinya mau ngomong aja. Ya namanya rak ragu pada ngobrol. Nanya. Nah, ya. Hah? ini si Karin kayaknya ngapa dong? kok mukanya sangat kecut. Ada apa? Nah, kau nanya ama Nyak. Justru saya itu kan memburu mau ketahui bah. <laluan> Jadi persoalan yang saya demikian ini, saya perlu artinya mbak, menjadi insan. Nah, iya ya kan mbak, iya kan Awin? Bagaimana sih abang ngomong? Ah, aku juga bingung. <laughs> yang bener lho ngomong lho Ini Li, ah, lu kudu mikir, kan sekarang ini buntingnya udah dua bulan, Lah duit kita semuanya kagak. Nah, aku udah berbersih lu. Ya, iya, malu li ya, tetangga. Iya Li. Ah, abang. Rupa-rupanya kau sudah bunting hamil? <tuh> lih <tuh> lih lh, inget lo tong itu kok inget benernya lh, bunting sama hamil dia dia juga tong siapa bilangnya lh, bunting perutnya gendut lah hamil juga perutnya gendut iya. ya tapi kita sedikit bahasa harus kita tingkatkan dongnya jadi tingkatin gue tong itu mah dogbel itu mah jadi kemauan ningkat deh ya? iya lu ngapung ngapung makan apa mali orang mulut orang begitu bang mulut orang penuh kan ya Eh gitu gua citakan abang kan. Ah, <lispar> Sudahlah, jangan jangan saring bergurau saja dong, Bah. Saya kan sangat murka, Bah. Ini pendapat bapak mah begini, Karlin. Nah, lu di sini udah lama, apa salahnya lu pulang ke rumah bapak lu sekali-sekali supaya bapak lu tahu. Ah, saya malas pulang, Bah. Emang kenapa? Soalnya kan saya mau dikawin sama orang. Loh, mau dikawin sama Mama. Leh, babal ngomong lu ngedengar babal ngomong lohnya itu Bang loh <laughs> baba kalau saya tinggal sih emang benernya huh? omongan kota hmm. ya kan uh -uh. badan pakaian kota lumayan tapi muka muka ngapa tulis kebayuran hahaha sakar kau kebayuran itu pinggir buangan sampah ini Gua pengen pulang emang Karlin. Enggak mau Bang daripada dipaksa kawin. Tuh, oh, pengennya biar susah juga ngikutin si Mali aja. Iya, Bang. Nah, Terus bagaimana? nih Karlin? Lah udah ketahuan begini. Ayo jarin, Bang, emang udah ketahuan dia lagi bunting lagi. Abang suruh pulang. Lu perasaan lu gimana kalau begini, Mali? Ngalah. Ya mesti bertanggung jawab sepenuhnya. Soalnya, soalnya ya soal pernikahannya. Ke-1, ke-2, jangan sampai dibakal dalil orang tong bapak tenang aja bah saya berani berbuat kan berani bertanggung jawab kenapa sih lagi jangan ribut ribut menikah tong dan nya emang mau bawa bawa mau nggak kita tahu nggak tahu bagaimana nya lah dan juga lu udah kayak gini gedenya lu nih dan nya juga belum nikah nggak salah lama abal lu jangan jangan pada terbelak belak aja ngapa bilang lucu kon malu udah lin mending begini ya nggak apa gua baru pulang perlu dong lu ini atau menghormatin laki kan deh kopi sih udah disediain dari tadi juga tapi gua kangen nganter sama bini gua seolah olah cuek antar gua dong wah bilang omong pakai cuek hmm, abang mau makan abang mau makan dulu udah tempat tidur udah bersih udah bah ha? ah amati dulu ya bah silakan aduh, aduh. aduh kapan kita begitu lagi ya pak ya mudah mudahan aja katanya rumahnya ini eh, katanya udah nanya sama tetangga oh, mungkin udah perang balik lah nah udah nanya masa tangga saya nikahnya kapan pak? lu mau tenang aja dong ini tenang, apa -apa. tenang gimana tenangnya? ini ya, orang bakal bininya belum juga, ketemu masa tenang dia? gua udah tanya, katanya adanya di sini. udah jelas? udah jelas, ya. udah tidur bangun di sini sama-sama katanya sama pacarnya bujuk guneng deh udah tidur bangun? Nah, iya gak nah, saya ini? lu mau tenang, lu mau <laughs> masuk gua laman tuh dia ini kalau gak kalau bini saya udah tidur bangun sama orang lho saya juru tenang aja eh bang bokir kalau memang bakal bini dia di rumah sakit tinggal warasnya mau dibapulang itu tenang uruk lah kalau udah ketahuan ngikutin orang loh bagaimana bisa tenang yang bakal laki itu urusan saya tanggung jawab saya oh begitu iya tarapun dia bermalam-malam di sini sama pacarnya gak bakal habis nanti <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> iya tapi kalau memang dia udah tidur nyambur nanti gimana wah oh, itu urusan saya ya. lah jar urusan di situ Lep kalau dah pada malam malam le bumbunya sudah buras <SISIS> ini bagaimana jadi ini Pak? ini begini situ mah tahunya beres uh -uh. tahunya namanya mah Wah, kita mah bebasan tetap Wanita, mana bapa nak <SIS> ecooting ke garuk mulu nanti <SIS> nah, mah tenang aja jadi ditanggung jawab. Eh itu, lu jangan bingung. Terima jadi sama si Nasir bakalannya. <laughs> itu urusan kita nanti kita yang diresin. <laughs> lah kalau dia udah kagak nanti saya kawin sama siapa, Pak? <laughs> ada di sini aja. Oh, kali ada di sini. Iya. Iya, tapi masih utuh Lah, masih apaan? Ya, lumayan kalau gitu tenang aja dah benar dah bagaimana keputusan nanti nanti? Iya, tuh Pak. Kan dia udah tanggung jawab. Rumahnya ini kecil amat ah, rumahnya. Ini rumah siapa ini? Ya rumah dia. Ya rumah si Karlin. Ah rumah ini si Bodong. Yang ikutin. Iya. Si Bodong? Iya. Ini rumah si Bodong ini? Iya. Lah kok gedean bibirnya orangnya? Oh jangan lain lah saudara. Depannya memang rada jelek rumahnya. Oh dalamnya mah kayak rumah Tionghoa gitu ya? Rusak. Busak. Lebih hancur lagi. Eh. Lu udah bisa ini dong. Apa bak? Lu udah bisa baca sadat nikah bisa kalau diajarin mbak iya belajar dulu ya iya pak gimana pak kalau saya datang hmm. nanti kalau udah bisa maka gampang mudah mudahnya iya mbak Jau lama iya oh uh oh -huh. ya ini tunggu aja kita lah panggil orangnya ayo panggil lah <tuh> assalamualaikum mualaikum <tuh> salam warahmatullahi wabarakatuh mbak <tuh> <tuh> turunan, ya, ha turunan apa ba, dia, ba? turunan apa mbak dia mbak turunan apa kalau nggak salah dia turunan Habib oh. <tuh> Siapa? apa? Dah. Lah, <laughs> Gokir. Katanya katanya anak gua ada di sini. Siapa? Sekarlin. Si si Sekarlin. Iya. Lah ada emang. Ya syukur emang gua lagi cari-cari dong. Iya, udahlah makanya nyari-nyari ya. Katanya ngikutin anak lu benar si iya benar-benar-benar tidur bangunnya udah di sini tidur bangun makan emang udah sama-sama apa si anak lo? sama semali. si, si oh anak lu si Mali si Mali ini di dulunya mana sih nah ini si Tona kalau saya nggak kenal lu si Tona yang lulunya bekas pacar gua <laughs> ya lu tanya mana bohir? Tanya gua kenal. Siapa sih bang? Ini tanya. Lu kalau ya, begitu bang. udah berlaku kagak benar sama orang ya? Mana orangnya? Ini ini. nih. Tanya. Ya, sombong bohir ya? Sombong benar lu abang bukannya sombong bang, abang gak suka mari-mari bang lupa lo, potret gue ini lo benain potret potretnya <tuk> abang make kostum. iya lo masih gak ada bang losek, gua gak bisa lupa sama lo datang dah <tuk> bener bang hehehe <tuk> mbak <tuk> ini saya kapan, mbak? eh lo mantu, tenang aja <tuk> saya masih tenang aja lah iya, gua lagi bawa urusan masalah dulu pacar gua kan emangnya gini bodong dulu ya ini kan bukan ngurusin, nyusulin si Karin. iya, ini kan urusannya ke situ. Ini lu mah tenang aja. Ya, biar tenang realnya salah. Bodong. Lu punya anak berapa? Tenang. Saya. Iya. Baru satu. Ah wet lu masih bodong ya? Iya eh, abang punya anak berapa abang? Lu punya anak saat ini sekalin lah Itu tangan lu tolong. Enggak ulo tangan saya diketok gitu ya? Enggak ilo ilo tangan. Salam sampai. Ini kan tamu bang. Ya tamu juga yang bagaimana dihormatin. Eh kalau gitu dikalin anak abang iya ya kalau gitu bang kita ini kebeneran ya bangga iya sanya-sanya yes, tanya ya <gulis> ini bukit iya nah. langsung begini aja hey, dong kok anak gua lu ambil gini lu ambil <tuk> nah, nah, lu, nah. Lah, lah bagaimana lu jadi tukar tempat bukit bisa kali bisa begitu bang bisa alah jangan bisa deh cuma urusan gua sih lah bukit. bisa saya kemana bang eh lu mati tenang aja mati eh masih uh, tenang aja ya ini si kalim katanya ada di sini. Sekarang si memang ada di sini. Kenapa dia? Tadi lah ya lagi masak, lagi kan masak. Tidak tahu sekarang lagi lagi tidur. Atau, ada di sini? Ada. Sudah hampir 2 bulan lebih dong? Ya kurang lebih dah emang. <laughs> Kalian ada perlu lho Kaliliya? Biasan? Eh? eh? Jangan mikir bagaimana, bagaimana. Ini sekalian ada di sini. <laughs> ya, tapi saya dengar itu ada katanya si Mali, si Mali. Begitu kata yang sudah Iya. nyambur? I, iya, pacarnya kan. Tadi kalau udah tidur nyambur bagaimana jadi? Tidak apa-apa, itu urusan saya. Bagaimana? <laughs> gimana apa-apa? Ah, uh, kita panggil anak kita ya. Nah, iya. Marin. Ya. Panggil lu neng. lo Ning. Halo. Ya. Lah, ya. lu buta amat. Ya, ama siapa? Iya. Sama nah. <laughs> siapa, Bah? Gua sama ini sama Gesan. Adeh, Marin. Lah, Aa Ucun. Dapat apa sih ini? Apaan sih, Mah? Udah. Nasir yang baca berlagu aja <laughs> <nih>. oh, <laughs> oh, Bang Nasir. Ah, lu Emong betah enggak mau pulang lu? Ambetahan di sini ba daripada di rumah ah. Ya jangan ramai beruntung itu beruntung. Orang dua bulan setengah. Bunting? Iya. Alhamdulillah. Mbak, <tuk> <tuk> <tuk> ayah ini bagaimana? Lu mau begitu aja sih? <tuk> Eh, tanggung kir, itu baterinya baterinya sudah buting dua bulan. Iya, cocok benerlah. <laughs> iya, itu alhamdulillah memang bener buat tanggung kir. Iya. Tapi ini si nasi, bagaimana si nasi? Itu nasi mah begitu aja, memang jelek. <laughs> oh, lah ini biar benar, coba ngomong yang bener nih, ah. Gua, lah iya. Soalnya ni biasa nama tenang-tenang aja kita masih tetap biasa, nasi kita masih tetap mantu. Kahwininnya masa apa? kaya lu mah tenang antu tuh tenang mantuk lagi jadi oh. jadi lu Lin udah udah bunting dua bulan setengah Oh, abah. Emang lu namanya ngikutin si Mali senang di sini bukannya senang lagi baem, emang udah semakan seminum iya iya, udah jadi ampuh ya Ya, iya iya, neng pula begitu loh perempuan mas <guluh> kalau <guluh> nggak di temuin gimana? Nah. iya akhir, ba, ini ini gue kalau bawa benda ini lah udah kata, ah ini ini duit kita, apa gimana ba ini urusin? kamu pikir ya? jadi kalau saya dengar suara itu bagus amat ya keluarnya ya iya kata jadi, jadi benar-benar kayak kaya, -kaya ngerimain apa adanya anak itu ya Cuman ini anak kita bagaimana sih Nasir? Ya si Nasir makan dia itu urusan saya. Ya nah. tapi urusan di situ juga si Karlin. Ngapa ya, si Nasir kalau begini enggak bisa nyampur dong? Enggak, nanti saya yang ngatur. Jo jadi dia memangnya kemarin juga enggak jadi kawin sama Lismaling si enggak? Iya, itu nanti bagaimana saya yang ngatur. Itu mah. Ya, tapi dia hatinya dia ama si Nasir oh, dong jadi. Ah, sudah tenang dah. Tenangnya marah juga saya. Enggak ya, bisa. Kayak nah, ini terbalik nih, terbalik nih Bani. Saya mah ini lagi ngitung-ngitung masalahnya masalah duit. Iya, iya. Saudara harus ingat dong, anak-anak saudara mau ke mana juga buka soal. Tapi yang duit saya sudah bawa ini kan berarti si Karling ini bakal sinasir. Ya kan duit kena ada hitungannya. Lagi memang 400, teman. L iya, itu jangan bingung-bingung duit. Apa dia kata gagal dipulangin? Ya dia pun duit sudah habis juga, saudara mah tenang saja. Oh, bakal dipulangin? Jangan, jangan pakai mikir-mikir. Apa itu minta dipulangin. Enggak usah itu nanti bagaimana urusan saya lah <gham> <laughs> ini nggak usah jangan nyaut di situ itu bakal saya bisa itu bocah eh ini ya nah, jadi pada nganggur aja nih jadi ngomong-ngomong itu bocah emang bener-bener belum nikah ya nah, emang belum. <gham> ya bagus tuh lah saya nggak begini saya udah nikah eh ini saya kaget betah ini bagaimana ini urusin saya lah <gham> nah, abang lah kan? saya ini ah uh, Tibucak masih Mali. Mali, ya? Ini ya. eh? ada apa? Ada lah mertua. Lang, ah. mertua ada tuh. Waduh. <laughs> Untuk menjadi banyak tetamu nih pak. Boleh saja tiba. Hiya. Oh, terima kasih. Ini yang dikutir si Karlin ini. Nih. Iya <laughs> pak. Waduh. Ini apa ini pak? Ya. Kocak kepada si Nao silam si Mali itu. Biar-biar kalau saya suka, mau yang jelek. Boleh. Nah ini coba dipadu, jadi cepatnya padu di sini jadi bener nih. Ini begini ya. Saya kan. Ntar ama tenang aja nanti saya mau atur nah, cara bagaimana baiknya. Ataikan ini buntingan dipecah dua. Lalu <sukur> ya, ya. <sukur> nah, dikejar ayah ayah nasir udah diatur dipecah dua. Biarin <sukur> orang si Karlin Paruan. Eh, eh, ah. Bagaimana itu lo? Kenapa pak? Soal sekalian, si tapi sudah tidur nyamur kan? Wah wow, sudah sering pak itu Ya Allah, sudah bisa begitu pak Soalnya kalau saya mau turunan dari bapak begitu harusnya pak Apa? Eh, bapak lo benar? Kan? Ya sampai sekarang ini juga belum ada beberesannya kan Bapak lo? Iya Itu namanya satu, satu, satu kelas sama kita <laughs> Nah, tidak lagi banyak, Pak. Lah. lah ini, Mbak Bagaimana ini kita ini yang lain. Ini begini aja. Soalnya sama masalah ini sudah siap-siap aja. Siap-siap dia sudah bergerup Mbak Kita ini belum. Iya jadi hampir-hampir masalah kita ini dianggap kecil. Tidak, tidak. Lah, Sig pikir, segala tenang, tenang. Bagaimana mau tenang? Duit sudah diterima. Ini kan sudah kenyataan. Sayang, enggak pakai selubor selindung. Iya. Enggak pakai bohongin si Simanto. Enggak pakai bohongin Simetan. Iya. Kena saudara udah lihat sendiri si kalian tu udah rukun sama si Mali, Malibiah pun dia belum nikah namanya sudah saling cinta saling hormat dan lagi apa sudah buat tinggal saudara lihat sendiri kan. Yeah. Saya enggak bohongin saudara ini namanya nanti soal si Nasir mas saya yang atur jadi dia nanti dikawini sama siapa? Ya ini begini dah Nasir sabar-sabar aja. Yeah. Ya sang mama enggak berjodoh sama si Kalin. Ya tunggu aja nanti tahun yang diangkatnya bisa aja kan. Mana lari maksudnya? Yang sekarang lagi hamil ini. Iya jangan ngatik boleh duit lagi enggak usah. A ya. <laughs> eh, bukan itu kalau keluar anak lelaki nanti ya orang bagaimana pikirannya ya? Enggak apa-apa itu urusan saya. Enggak <laughs> banyak mau banyak. Abang, -abang urusannya dialah kalau keluar anak lelaki, bagaimana satu. Keduanya ini baru bunting dua bulan, saya nungguin saya udah kayak ginian. <tuluh> lah saya mampus, dia baru keluar. <tuluh> ini Pak Bokirku punya pikiran yang sehat ya. Kan udah terima duit. Berarti duit diterima itu kan bakal nerima orangnya, si Iya, iya. <tuluh> Dia kan banyak jebanannya tapi diangkat Karlin yang buat jadi pilihannya. Iya, iya. Kalau memang begini nanti kejadiannya di kawin sama si Mali, duit udah diterima, apa enggak kesian ya cuma nasib si Nasir. Ini begini, soal uang itu ditanggung jawab sama Bapak Bodong. Oh, begitu. Iya ya, begitu. Oh, Nam. Jadi kita bisa perekenin rumahnya segini berapa duit harganya. Nah, oh, oh, iya iya iya. Nah, Bapak bodong? Urusan ya. urusan apa, Pak Bokir? Ini buat anu gantian uang. Oh, penggantian uang padari. Iya. Aris saya yang mesti tanggung jawab. Iya. Lah saya uang dari mana, Pak Bokir? Uang dari mana saya? Saya. Nah, soalnya emang nyari kagak apa kagak semuanya pada pengangguran. Iya. Ya apa anak udah bunting juga emang belum ditikain. Memang kan soalnya cuma belakangan, enggakanya yang penting bunting. <tik> oh ini ini Pak Bodong begini ya. Saya, Pak. Ini Pak Bodong punya anak berapa biji? Uh, ini ibu anak saya cuma sebijik pak Cuma si Mali saja? Si Mali saja Jadi waktu si Karlin datang itu enggak diperiksa anak ini perawan apa janda gitu? Saya periksa oh. Ya memang dia betul memang perawan Ya yeah. datangnya kemari Burung mata di sana dia mau kawin enggak setuju jadi dia larinya kemarin ngikutin sukaannya si Mali begitu ha iya tadi diikutin bakal mantu ya syukur alhamdulillah akhirnya si masing-masing terimain ya akhirnya dia menerimain, dia mau pergi mana jadi enggak dinasehatin disuruh pulang ma suruh habis orangnya enggak mau itu kenapa dia sampai ber malam-malam ah, di sini yang akhirnya juga sampai sudah bunting enggak juga mau hubungan sama orang tuanya itu betang lihatin anak pada begitu ya habis emang betah kagak betah emang semuanya juga pada begitu saya juga tadinya kadar <tadar> rupanya si Karlin kali dia ini nih dipelet pelet bodoh kali mas ah, ah enggak pakai melet-melet memang -melet ah, ya, boleh gua tahu emang lu pakai bread magic lu nih bread magic kapan boleh tanya apa barangkali udah nikah Bang Bokiri jadi wali tapi sama saya dia Belan. Enggak, ini begini tadi meritikain. Katanya ini penguluhnya sekarang udah dioper. <tuk> <tuk> penguluhnya? Iya. Tentunya ada gantinya kan, Pak? Lah iya, ada kok. Lah ada ada gantinya. Mungkin kita buang conggah sih sama pengulunya garuk. Oh, <tuk> Wah, lah penguluh biar baru bakal dateng juga udah memang tugas dia. Ya. <tuk> Oh, wis ka di mana begini? Jadi ini orang belum ditikain. Enggak belum. Saya mah biarin de ba kalau itu buntingnya bunting saya mah biarin dan nambelin gua enggak apa-apa dah. Ya. Loh, iya. Sampai jadi terbang tambel sama juga. Biarin dah saya mah asal kali bisa pulang. Nah, bagaimana kalian, kali ini kalau begitu? Enggak ah. Napa aja masa mau dicampur-campur. Benar, Kenapa? Lama-lama lari-lari ma aja. Iya. Kenapa ini, Pak? Kenapa? Eh, ini Pak Bokir ngomongnya begitu Bukir. lagi ya. Yes. Masalahnya bagaimana, Pak? Ya ba? masa gini uh, lo. Ya aku belum nikah juga, mau diambil sama nasir atau cocok. Emang ya ambil nasir? Iya. Untuk sa jadi saya, sangat sekali untuk menjadi keberatan, Pak. Soalnya itu gini saya, Pak. <laughs> Mana ngomongkan, tuh <-ngantung>, urus orang. Ah. <tuk> jadi ini lu belum nikah masih si Mali itu? Belum, Pak. Ya, anak dia sek sekarang ini belum nikah. Kok Lah, saya juga emang sama emanya udah tujuh bulan belum nikah. <tuk> Buseh. Tujuh bulan <tuk> kapan? Belum <tuk> <tuk> nikah <tuk> ini? Enggak udah gak malu, enger. Halo, ya, emang... Pak Bokir, bilang. Kalau saya memang dulu belum nikah. <laughs>